Assalamualaikum Saudara-saudara, berita malam edisi hari ini Minggu 26 November 2017 dibacakan Ardian Syah. Baru dibangun jalan Blangke Trenta Kengon kondisinya mulai amblas. Menteri Agraria mengatakan semua HGU bermasalah akan ditertibkan. Krungtingkem diperkirakan selesai akhir Desember. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM.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 Sudalun ruas jalan yang menghubungkan Blank Kejeren, Kabupaten Lues ke Takengon, Aceh Tengah yang baru dibangun dengan anggaran puluhan juta rupiah oleh Jika. Sekitar setahun yang lalu, kondisinya mulai amblas dan rusak. Badan jalan yang menghubungkan Blank Kejeren dengan Takengon melalui jalur bintang tersebut dijumpai di beberapa lokasi terpisah, kondisinya beraspal mulai amblas. Selain itu juga dijumpai badan jalan yang retak. Kondisi ini sangat mengancam keselamatan pengendara terutama pada malam hari. Ridwan, salah seorang sopir L300 Pickup dari Belang Kejeren, mengatakan lintasan tersebut dikenal dengan jalan bintang, jalur alternatif dari Belang Kejeren ke Takengon maupun Belang Kejeren Banda Aceh selama ini. Pengendara dan umumnya warga dari Galus berharap kepada instansi terkait agar lintasan Belang Kejeren Takengon melalui jalur bintang tersebut diperhatikan. Sudarlun Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia, Kepala Badan Pertanahan BPNRI, Dr. Sofian A. berkunjung ke Aceh Timur. Kedatangan Sofian Jalil didampingi Dirjen Infrastruktur Keagrarian Pusat, EDI, disambut Bupati H. Hasbala bin H. M. Taib, bersama Kakanwil BPN Aceh Nurul Bahri SH dan pelaksana tugas kantor BPN Aceh Timur Mahdi. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Aceh Timur meminta Menteri Agraria Sofian Jalil untuk menertibkan semua hak guna usaha perusahaan perkebunan yang bermasalah di Aceh Timur. Sejumlah perusahaan perkebunan di Aceh Timur memiliki banyak permasalahan, seperti menggarap lahan di luar HGU, izin HGU yang mati, penyerobotan lahan, dan ada juga HGU bersengketa dengan masyarakat. Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia, Kepala Badan Pertanahan BPNRI Dr. Sofian Ajalil mengatakan, pihaknya akan menertibkan semua perusahaan yang memiliki HGU bermasalah. Sedalun jembatan terangka Krungtingkem, Tingkem Kuta Blang Biren yang dibangun sejak Maret lalu diperkirakan selesai akhir Desember 2017. Staf lapangan PT. Reskarya, Suryadi, mengatakan saat ini para pekerja sedang merampungkan pemasangan besi untuk lantai semen tengah jembatan, sedangkan segmen timur-barat telah lama selesai dicor. Beberapa pekerja juga sedang merampungkan rangkaian dinding jembatan sebelah utara dan selatan. Suryadi mengatakan dari tiga bagian timur, tengah, dan barat, Jembatan kerung tingkem terdapat 12 bagian atau segmen yang sudah tersambung keseluruhan. Para pekerja selain memasang besi lantai bagian tengah, beberapa di antaranya sedang melakukan penguatan baut antar rangkaian. Sementara itu arus kerung Kuta Blang sejak dua minggu terakhir cukup deras karena curah hujan yang tinggi. Depit air sungai juga naik. Namun, hilir mudik penyeberangan tetap melakukan aktivitas dengan kehati-hatian menggunakan tali sling menghindari musibah. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. FM. Seberlun hasil pendataan pihak Dinas Kesehatan Aceh Jaya saat ini penderita penyakit kusta masih tersisa sekitar 4 orang lagi di daerah itu. Ernani Wijaya, Kepala Dinas Kesehatan Aceh Jaya mengatakan, langkah yang telah dilakukan berupa pemberian obat dan pemeriksaan kontak sebanyak 20 rumah di sekeliling kasus tersebut. Sementara itu, Kabit Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dr. Hasri menambahkan, selain melakukan penanganan, juga melakukan penyuluhan kepada masyarakat agar segera melaporkan jika ada kasus yang dicurigai sebagai penyakit kusta, dengan membagikan form pencari bercak penyakit kusta di sekolah dasar yang dilakukan di sejumlah sekolah yaitu diSD Lamno Panga dan Indrajaya. Ia mengatakan penyakit kusta tersebut juga dikenal dengan nama lepra atau penyakit Hansen yang menyerang kulit sistem saraf perifer selaput lendir pada saluran pernapasan serta mata sistem saraf yang diserang bisa menyebabkan penderita mati rasa. Sudarlun tumpahan tanah liat dari truk pengangkut batu gajah berserakan di Badan Jalan Nasional Tapak Tuan Blangpidi, tepatnya di kawasan Gunung Genteng, Mancang, Gampung, Ladang, Tuha, Kecamatan Mekik, Kabupaten Aceh Selatan. Kondisi tersebut terus dibiarkan dan sangat mengancam keselamatan para pengguna jalan. Yulia Putra warga setempat mengatakan akibat tumpahan tanah liat tersebut sudah terjadi kecelakaan Dan warga juga meminta pihak terkait untuk segera melakukan penertiban. Sementara itu dari pantauan Seram BFM sejak beberapa hari terakhir badan jalan nasional di kawasan gunung Genteng Mancang tampak dipenuhi tanah liat. Gumpalan tanah tersebut menyebar menutupi sebagian aspal. Kondisi ini membuat permukaan jalan bergelombang. Bahkan di saat musim hujan, badan jalan tersebut menjadi becek dan licin. Darlun Kota Loksmawe kini telah memiliki lokasi wisata baru dengan pemandangan laut. Lokasi tersebut terletak di pinggir laut Desa Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti, Loksmawe. Sebelumnya tempat tersebut merupakan pemukiman kumuh. Dari pantauan Seram BFM, Sabtu malam di pinggir laut tersebut sudah ada jalan yang dibuat dengan paving blok sepanjang 525 meter. Di samping laut juga didirikan tangga yang telah dikeramik dan lengkap dengan penerangan lampu sehingga bagi pengunjung bisa menikmati pemandangan laut secara bebas dari atas tangga tersebut. Masyarakat yang sudah mengetahui lokasi wisata ini pun ramai-ramai berdatangan. Walikota Kota Loksumawe, yang menyebutkan lokasi wisata yang baru ini dibangun dengan menggunakan dana APBN 2017 senilai 5 miliar rupiah. Ditargetkan pembangunan tepi laut ini akan terus berlanjut, yakni dari Simpang, Pertamina, Hagu sampai dengan KP3. Sudahlun Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 4 kelas 1 Ngurah Rai, Herson, mengatakan pembatalan terbang atau cancel flight akibat letusan Gunung Agung mayoritas dilakukan maskapai asing. Padahal aktivitas Bandara Ngurah Rai, Bali masih berjalan normal. Pihak bandara berusaha memberikan pelayanan terbaik bagi penumpang yang batal berangkat dari Bandara Ngurah Rai. Ada yang dipindahkan ke hotel, ada juga yang dialihkan penerbangan lain dengan pesawat berbeda. Untuk operasional saat ini masih aman namun demikian terus memantau paper test untuk memantau sebaran abu. Paper test ini disebarkan di sejumlah titik. Hingga pukul 09.00 Wita, sebaran abu belum mengganggu penerbangan secara signifikan. Setidaknya ada 18 penerbangan dari 4 maskapai batal mendarat dan terbang di Bandara Murah Rai Bali. Keempat maskapai tersebut adalah Jetstar, KLM, Kantas, dan